tembang, alun, alun, ngajuk dua senang saya lantukan disini, terima kasih Jay, salaman dulu oh, salaman okay. ya, oh ada salam ngiri, okay. ngiri